Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqol wa qadaha hayatan wa ridwanakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sambil tausiah sambil disiarkan. Assalamualaikum. Masyaallah. Masuklah kepada jenis-jenis inspirasi luar biasa di Malaysia. Kita akan niki mau projeknya di mana-mana sekedar dan wahid hadir di sana di laut. Dia yang normal. Sahabat Ya yeah. Hujan agak lebat Tapi di masjid ini nampak Tetap jemaah istiqomah Mudah-mudahan pahalannya lebih banyak Membiasa hmm. untuk ke masjid Setan membiasikinya lebih tajam Jangan ke masjid, jangan ke masjid hujan Tapi Allah kadang menirikan ke kanan ada payung Sudah disiapkan payung Yang ada kendaraan, ada kendaraan Mungkin berbeda urusannya, kalau tidak ada fasilitas sama sekali dan menjaga bahan mudah rumah pun tetap pahala yang melipat Para pendengar yang baik um, Alhamdulillah Salah satu penyakit hati yang harus kita periksa pada diri kita adalah hasad, hasud dengki karena patihna masada dia ya, berhasana kama akunna mursalat ketentian akan membakar habis kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu kita mensjid kita mengaji kita salam kita dakwah itu kebaikan seperti yang menumpuk kayu tapi kalau kita membiarkan Penyakit genki ada pada diri kita Itu sama dengan kita menempuh kayu Dan membiarkan api membakar kebaikan-kebaikan kita Jadi sebetulnya tidak cukup kita sibuk berbuat baik Tapi juga harus menjaga agar kebaikan yang kita lakukan ini Diterima Allah untuk jangan sampai dirusak oleh kelakuan kita dengan hadirin Kadang-kadang kita Boleh kadang-kadang Boleh seseringnya Kita membiarkan diri kita tuh Hanyut dalam kedengkian kepada Orang yang beriman Jadi Kalau kepada orang yang beriman Kita tidak boleh ada dengki Kenapa kita dengki Orang dengki itu pasti buatnya adalah cinta dunia karena dunia ini kecil sempit sehingga untuk dapatnya itu sikut-sikutan contoh para pecinta dunia yang pengen jadi muajir biar bisa sikut-sikutan Ya. Ha ha. Hello. Yes, ujian Terputus apa? Ya, terputus ya. Ya Tidak apa-apa Yang penting nyambung gratis Nasih jadi bubur, Cari cakwek Skype terputus yang gratis Nyambung lewat bursa Nanti apa, ya. Maaf para pendengar Sejenak terputus lewat Skype yang gratis Kebanyakan ini Mahalanya nambah dengan bursa ya. Tidak apa-apa Semua rezeki milik Allah Bagaimana tadi saya sudah, sudah, sudah banyak ngomong tadi. <tuh> uh. Jadi dengki pak. Jadi para pendengki itu pasti contohnya, contohnya yang ingin jadi muazin. Karena muazin tidak mungkin di masjid langsung sepuluh hadan. Bagi orang yang sangat ingin didengar orang lain suaranya, sangat ingin dipuji itu akan cenderung dengki kepada muazin yang lain sehingga tidak boleh ada yang azan selain dirinya. Tapi bagi orang yang mencari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Niat mau azan saja sudah bagus. Itu bagi dia niat aja sudah disukai Allah, tapi bagi para penegkih kalau belum teriak itu azan belum belum puas karena yang dia cari adalah penilaian makhluk. Penilaian makhluk ini duniawi Jadi imam Itu kalau imam-imam para pecinta dunia Sangat Sangat berusaha keras pengen jadi imam Padahal jadi imam berat sekali di sisi Allah Allah tahu yang jadi imam nih busuk atau tidak shalatnya Allah tahu yang jadi imam ini perilakunya sehari-harinya layak kita, dia jadi imam nah bagi para imam gak mikir itu yang penting dia jadi imam di depan di dengar suaranya kalau perlu dipanjang-panjamin supaya eh, pen, yang didengginya kalah ya. yang didengginya misalkan hanya satu halaman dia mah sekelembang saja dengan tujuan itu menonjok perasaan yang didengginya jadi gak ada Allah selama sholat yang ada adalah pekuasaan dirinya sudah sukses Ini pecinta dunia Walaupun berbasis agama sama Organisasi Islam juga sama Bisa gengi Ustadz juga gengi dengan ustaz Nabi Dia tidak suka kalau ada ustaz lain lebih dikenal Lebih banyak pengikutnya Oh tidak suka dan ini pasti duniawi saja. Banyak kalau orang mencari kedudukan di sisi Allah apa yang mau mereka? Semua nikmat milik Allah. Yang membagikan karunia adalah Allah. Orang mau suaranya bagus, Allah yang bikin kita suara. Masa kita yang doang? Orang wajahnya cakap, Allah yang bikin rupa. Masa kita yang jekel? Orang dibuat cerdas, Allah yang menciptakan otak di kepala Kenapa kita jadi kuring-kuringan Dan kalau Allah mau ngasih sesuatu ke hambanya Itu gak ada yang bisa nangangit Termasuk si dengki Misalkan Allah mau ngasih rejeki Kita dengki tetap aja lancar Hanya kita aja yang meningkat Tensinya ya. Dan penyakit nambah jadi sebetulnya para pendengki itu orang terbodoh diantara orang yang bodoh Dia yang zalim, dia yang sengsara dan celaka Dengki itu kan dia yang sembel ke orang lain Tapi dia yang sengsara, gelisah, resah, pahalanya habis Diputuk malaikat, dilaknat oleh Allah Contoh kedengkian adalah iblis Iblis dengki kepada Adam Yang diciptakan oleh Allah Dikasih ilmu banyak Walaupun Iblis sebelumnya sudah kenal ke Allah Sudah patuh ke Allah Tapi ketika diuji dengan didatangkannya Adam Oleh Allah, Nabi Adam Iblis tidak bisa terima kelebihan Adam Kelebihan makhluk-makhluk ini Akibatnya Jatuhlah dalam kedengkian dan bahkan denginya ini yang mengantarkan menjadi makhluk tersebut. Artinya hati-hati ini -hati punya ilmu agama Udah ibadah Udah dakwah Tapi hatinya penuh kedengkian Ini masuk ke dalam barisan eh, Seperti iblis tadi, orang kubi Ini serius Adirin Ini sambil kita ngedengar jangan begini Ini persis tetangga saya Tetangga dengi sama saya Jangan ke sasaran nanti tidak ada gunanya. Kalau kita mendengar ilmu hati, kita sibuk cari kesalahan orang lain, kita enggak akan berubah. Karena kedengkian orang ke kita itu enggak bahaya hakikatnya. Yang pasti bahaya itu kedengkian kita. Kenapa orang yang dengki begitu tidak disukai oleh Allah? Karena orang yang dengki itu termasuk orang yang kurang iman. Orang yang tidak suka kepada perbuatan Allah terhadap makhluknya, Allah masih rezeki, dia nggak mau jengkel. Allah masih kebaikan, dia nggak rela. Jadi pendengki itu betul-betul orang yang tidak rido kepada Allah, tidak suka kepada ketentuan Allah. Ini mirip eh, kalau ke dirinya dia suudon ke orang lain juga bisa suudon ke Allah. Kenapa dia dikasih itu, saya dikasih ini nah, Jadi kalau ada orang yang pendengki, itu ciri orang kurang iman Karena orang yang yakin ke Allah, enggak pusing dengan yang Allah bertahak -berta. Allah mau ngasih apa aja ke hamba, dia suka-suka Allah Benar, kenapa kita yang kering-keringan, siapa kita ini Kita cuma makhluk, cuma hamba yang nebeng sebentar suka suka Allah dom Allah mau ngasih apa aja ke hamba asal tahu saja hadirin bahwa kedengkian kita itu betul betul tidak akan tidak akan mengganggu apa yang Allah tetapkan jadi kalau Allah mau ngasih wa bi kabi koirin pala roh terlibat tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Oleh karena itu, kalau kita diberi orang tenang-tenang saja, karena apa yang akan Allah berikan kepada kita tetap sesuai dengan rencana Allah. Yang dengki ini ladang pahala tambahan kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Nih Nah, ada kisah warung berjejer warung yang sebelah ini warung ini laku berdua dagang tahu warung sebelah belum laku ada yang beli eh jangan beli saya tuh di sebelah saya tuh dia dari pagi belum laku sudah saya udah banyak laku barangnya sama ini kok belanja aja ke sana Pak harga sama barang sama ah ini dia karena pedengki itu level pedagang dengan pedagang, DKM dengan DKM, kenapa pada ketawa? Ustadz dengan Ustadz, imam dengan imam yang nengki ya, yang enggak enggak yang nengking, artis dengan artis, politikus dengan tikus, ya, politikus dengan politikus tahun depan tahun eh tahun ini ya tahun Dengki Nasional ya nah, kita akan pemilihan Capres ini siap-siap nih kalau nggak hati-hati pada Dengki Dengki ya ah, pilih yang mana Ah, as memilih yang ditentukan Allah aja lah ya kan? yang mana yang ditentukan Allah yang ditentukan Allah tuh yang disukai Allah perkara jadinya masih serah Allah nah kita memilih yang paling soleh kalau mau pilih ya sepengetahuan kita. Tapi kalau yang ditetapkan yang jadi siapa itu masih terserah Allah sudah ada di dalam maqsood, nggak usah pakai dengki-dengkian jangan sampai biar pemilihan apa tuh anggota dewan, oh rebutan sampai orang yang dipilih mah dapat kursi di dewan dia dapat kursi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye rugi hadisin, jangan terlalu serius lah ya, Halo Bagaimana tadi Di pil kadal begini hadirin? Pil kadal itu singkatan dari pemilihan KADAL Kepala Daerah secara langsung gitu. Nah hadirin sekalian teruskan Terus. Jadi jangan sampai kita Membiarkan hati kita dengki Karena kita akan celaka dan yang kita dengki tetap saja apa yang mau tetapkan lancar-lancar saja. Kisah tentang perdagangan tadi itu salah satu ciri orang yang tidak dengki. Karena dengki itu cenderung serakah hanya untuknya. Nah dengki itu ada tingkatan-tingkatan yang pak ada yang misalkan kompetisi kejuaraan. Nah ini hanya boleh untuk saya, kamu nggak boleh. Nah ini gitu karena tidaknya cuma satu. Tapi juga ada yang ke saya nggak mungkin dapat tapi orang baik juga jangan jadi supaya sama-sama lo bilang gitu kenapa ketularan itu ada itu dendeng itu kalau saya nggak dapat kamu juga nggak dapat ada yang begitu Pak? Ah, banyak Pak. salah satu diantaranya kita ya. nah, ada juga pendengki sejati yang kalau dia Ma, apa aja orang senang, nggak suka ini mah ngacak aja Lihat itu punya mobil baru deh ya, pasti miciil, gitu. Padahal udah kenal. Lihat orang yang naik parkir pasti luar Pokoknya termasuk sepak bola, sepak bola, bola. Ini mah beneran aja. Pokoknya mah apa aja nggak boleh sukses. Ada tuh pendengki, pendengki sejati. Mah, pokoknya dia tuh tiap-liat orang dapat kesenangan, dia nggak suka. Dan pasti cari sesuatu supaya orang yang sukses itu tidak sukses. Maksimal lah oh, Allah SWT Dia baru kemarin belajar adanya Ada aja Ada yang ngajinya bagus Tapi teman saya ada yang lebih bagus Gitu. Pokoknya gak boleh ada yang sukses aja Halo, pernah dengar yang seperti itu? Oh itu mah, menonton TV juga ngomong aja terus Pak. Lihat yang nyanyi ya ah, tapi saya suaranya bagus bedanya tebal apa aja yang dicari tuh yang uh, kurangnya sehingga orang itu menjadi tidak layak dipuji. Oh itu sekali itu itu hebat ya, ah, tapi kan dia belum masih bahasa arabnya. Refer, pokoknya dengan dunianya sendiri, karena dia tuh ingin menonjol dengan memperlihatkan kekurangan dan kejelekan orang lain. Pernah dengar yang seperti ini ada ini? Jelas tidak suaranya, Pak? Jelas. Suara siapa, Tull? Suara sendiri. Halo? Nah, udahlah. Adirin. Jadi, gimana nih sekarang mengatasinya? Jadi, mengatasi dengki ini tidak bisa hanya dengar ceramah begini, Pak. Ini ceramah ini hanya baru sampai ke tingkat tahu. Ulang dari ceramah ini, beli buku tentang bahaya dengki. Supaya lebih lengkap dalilnya Lebih jelas uh, bagaimana uh, Lebih utuh Kalau ini ceramah hanya bisa jadi tahu Tapi untuk lebih bergerak harus paham Lihatlah sejarah kedengkian Bagaimana ciri orang dengki Bagaimana rusaknya Itu lebih banyak yang kita pahami Itu lebih bertenaga. Tapi itu juga belum tentu bebas dari penyakit dengki Karena harus ada satu tingkatan lain namanya Mujahadah mat asin kedengkian. Ini kalau enggak, seperti sepeda, dipelajari sepeda, ini rodanya, ini boseannya ini, tapi enggak pernah naik sepeda, pasti enggak bisa-bisa, ya. Kalau benar? Atau latihan berenang, begini nih caranya layar ditanggul ke kiri, dipingit, tapi enggak masuk ke kolam, enggak bisa. Harus digujubarkan dalam dalam majas. Jadi cara melatih berenang yang bagus sesudah teori didorong donor Pak Jemur aja. Mungkin geleter-geleter dulu, minum air, masuk ke hidung perih-perih, mata pe -pe babak-babak, enggak apa-apa. Nah, inilah mujahadah. Jadi kayak kita udah sebel ke tetangga atau apalah gitu ya. Kita enggak pernah memaksakan diri untuk senyum sapa. Itu enggak lepas tuh kedengkian kita itu. Enggak maksakin diri untuk nyapa Kan kalau orang dengki itu enggak mau lihat Kecuali yang di lagi kecemplung ke God, ya Enggak mau senyum Walaupun dia senyum duluan kita senyum hanser namanya Pak Senyum yang kurang simetris ya Lalu kita tidak mau nyapa duluan Kecuali ini ciri-ciri kenengkian di hati kita Kita enggak mau nyapa duluan tapi kalau dia ada duluan ya kita balasnya basa-basi ya Kita juga enggak mau muji Oh paling pantang itu dalam ilmu kedengkian itu muji yang didengki Kalaupun muji, muji demi menjatuhkan Juga tidak mau silaturahim Orang yang dengki itu enggak mau Kalau naik lift di kantor ketemu dengan yang didengki Milih aja naik tangga eh, Sampai lantai 8 8 di alas sudah gempor itu Dapwayangan, hop hop hop, mau ke toilet Siapa nih? Saya, aaah, anak dia turun lagi nyari suapkan, ya, Si Bukil mungkin semua Kalau mau ketawa, ketawa saja kalau sudah ditahan Adilin Halo, teruskan nih Kenapa senyumnya seperti yang menjiwai? Waduh, mengapa? Hadirin sekalian Lalu orang yang dengki itu Enggak mau kirim-kirim hadiah ya, Enggak mau enggak mau, Makanya nah, Semua yang tidak mau kita lakukan Kebaikan yang tidak mau kita lakukan Harus kita dolar Ini mujahadahnya tidak mau senyum, senyum Tidak mau ketemu, ketemu Tidak mau menyapa, sapa, Tidak mau terima kasih, terima kasih Tidak mau kasih hadiah, kasih hadiah, lawan terus Karena ini kebaikan semuanya Dan kita lakukan ini Nah bukan supaya orang yang didengkinya jadi baik ke kita Bukan kita lakukan ini karena ini penyakit yang tidak disukai Allah jadi kita ingin sembuh dari penyakit yang dibenci Allah daripada pada diri kita. Jadi tujuannya bukan makmur, tujuannya adalah agar Allah membebaskan kita dari penyakit dengki ini. Perkataan orang yang kita itu jadi baik atau tidak itu enggak penting bagi kita ya. Itu urusan masing-masing, tapi perkara kita jadi baik betulan Karena ada baiknya ada baik baikan ya. Ada baik kemasan nih, nih kita nggak boleh seudor sih sebetulnya. Kalau tiba-tiba ada orang baik sekali, terus banyak muji atau saya pernah, kalau baiknya udah overdosis ini biasanya ada badak di balik pikir, ya benar. Kalau orang udah berlebihan itu ada sesuatu di belakang. Termasuk para suami kalau udah muji istri berlebihan itu biasanya uh, ada sesuatu yang disembunyikan ya. Allahu hmm. Akbar. Membawakan rahasia ini kan rahasia umum Ibu-ibu kan? juga udah tahu Teruskan Nah para pendengar teruskan ya eh? Jadi Bapak Ibu Selain dengan mujahadah Kita juga harus sungguh-sungguh minta ke Allah Supaya dicabut penyakit demik ini Karena benar-benar fatal bagi kita Pokoknya kalau kita punya penyakit dengki, ingat iblis saja yang jadi makhluk tertutup Atau ingat kafil-habil, pembunuhan pertama kali itu terjadi karena kedengkian. Harus bebas Amal dikit, bersih hati sampai ke Allah Amal banyak, busuk hati, angus, terbakar Maka jangan merasa aman dari penyakit Kedengkian ini Nah Bapak Ibu yang baik Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kapal kita Ayo, ingat tukang dagang tadi ya Ini saya sudah punya ini, sudah laku hari ini saya sudah laku lima Teman saya belum laku, beli aja ke sana. Sama kok barangnya harganya juga sama Apa-apa, enak dengernya kok? Enak, kagum gak sama itu tuh cerita dari saya? Senang Orang yang bebas dari kedengkian itu menyenangkan Tapi si dengki itu Dan maaf ya Orang yang berdengki itu cenderung dangkal Pikirannya dangkal Perilakunya juga dangkal Cenderung kekanak-kanakan. Karena dengki itu pasti akrab dengan nafsu Mungkin pertanyaannya kenapa orang jadi berdengki Biasanya orang jadi berdengki itu adalah orang yang ambisius Ingin jadi nomor nomor satu, pokoknya kalau orang ingin paling top, paling number one, Nomor satu itu cenderung begini. Termasuk yang rekor lari, misalkan ini sudah lima tahun tidak terkalahkan, dia nggak butuh kabar lari, tapi ngarap-ngarap juaranya tuh pada kesleo, ya, karena dia tidak mau rekornya itu dipecahkan orang lain. Gitu, ada yang tidak suka dengan juara-juara, karena dia takut. Rekor juara dunianya itu terpecahkan oleh pokoknya setia aja gitu. Ini pendek gitu, jadi cenderung nonton yang lain tuh dengan harapan tikus dalam bahasa Sundanya tercuri. Yang kedua, yang biasa dengki-dengki itu kompetisi pak. Kompetisi misalkan ya seperti itu pilkada atau pilkut itu cenderung dengki. Atau misalkan. Pemilihan, apalah Ada dua akhwat memperbutkan satu ikhwan Alhamdulillah Oh gitu doang. Kembali Baik, saya balik Satu ikhwan diperbutkan dua akhwat <tuh> Itu bisa dengki-dengkian tuh Ada lima ikhwan, aksir, satu akhwat Kuas, kuas, kuas <tuh> Itu bisa dengki tuh diantara mereka Karena cuma satu yang dipilih. Dicari, sama jabatan satu Direbutkan oleh lima Ini lima cenderung dengki Yang kurang iman Atau dengin itu karena tersakiti Merasa tersakiti uh, Misalkan di kelas dimarah oleh guru Wah sedih itu Kata-kata guru gak enak Pas keluar guru lupa-lupa pintu kecedot Nah guru gembira Bahagia, senyum simpul gitu ya, Lihat gurunya kecedot Nah ini si memang begitu Ada kepuasan Kalau dia merasa Tersakiti Dia akan puas Kalau yang menyakitinya Misalkan teman menghina Terus teman jatuh ke dalam selokan Waduh sorak-sorai, Jinkrak-jinkrak Begitulah Makanya Pendengki itu sangat ngarep-ngarep Yang di dengkinya sengsara Apa sih Definisi sederhana gengki SMS Susah melihat orang senang Senang melihat orang S -s susah. susah Teman naik pangkat, kita naik Tensi Teman ganti mobil, kita ganti kulit, Pak itu Eksimnya kumat Para pendengar yang baik ini hanya sekedar bahan apapun saja Mudah-mudahan kita bisa memeriksa tingkat kedisiplin hati-hati kita lalu belajar untuk lebih banyak paham bahaya yang dan mujahadah ya ayo kita akan jauh lebih nyaman dalam hidup ini ketika Allah membebaskan kita dari penyakit demam Allah mau kiri kiri terhadap penghapal Quran yang hafal Alquran bukan supaya orang hilang hafalannya, kalau hilang apal Denki, tapi kalau ingin Seperti dia itu bagus Ingin orang yang berilmu Ingin lihat orang berharta Dan menangkalkan hartanya di jalan Allah itu bagus Yang jelas ingin harta tetangga Habis, nah itu tidak bagus Selamat menikmati Mujahadah Allah melihat perjuangan kita Belajar Allah menyaksikan perjuangan kita Untuk senyum Untuk nyapa untuk memuji dengan pulus. Allah menyaksikan, Allah menyaksikan. Apapun perjuangan yang kita lakukan untuk membebaskan hati dari penyakit dendeng, dan hanya Allah lah yang kuasa melepaskan dendeng dia dari hati kita. Mudah-mudahan syariat yang berkah dari ikhtiar kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih para pendengar. Sampai jumpa hari ini di masjid. Alati Alati Al-Latif al Pasaraya Blok M Kebayoran Jakarta Jam 9 mulai Ustaz Eddi dan a jam 10 Setelah mataham sampai 10 Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Kita lanjutkan dengan Ustaz Selanjutnya ingin menyiapkan radio kita ini Walhamdulillah Selamat menikmati jamuan ilmu Subhanallahumma wa rahmatullah Assalamualaikum berada di lantai lantai atas, tetapi di bawah